Mitra Bisnis, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dituntut untuk bersikap terhadap aksi sejumlah kelompok yang mengganggu kelompok lain dalam menjalankan ibadah agamanya karena kasus itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tuntutan itu muncul sebagai respon atas berbagai kasus pelarangan dan penyegelan tempat ibadah oleh kelompok tertentu karena meski sudah kerap terjadi, aksi yang meresahkan itu belum ditanggapi serius oleh pemerintah dan aparat keamanan. Malah ada yang menyebut hal itu merupakan bentuk kegagalan pemerintah untuk menjamin hak dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ahmad Suaidi, Direktur Wahid Institute, sebuah lembaga kajian yang didirikan almarhum Gusdur. Pak Suaidi, bagaimana komentar Anda? Uh, saya kira ada beberapa sebab ya yang kita coba pahami, kita riset ya. Yang pertama adalah karena kelemahan uh,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 kita dalam reformasi. Jadi ketidakkonsenan pemerintah ini yang sebenarnya menjadi pokok persoalan. Dengan kondisi ini apa bisa disebut pemerintah sudah gagal melindungi dan menjamin kebebasan beribadah?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 Saya setuju dengan kata negara gagal, tapi itu akibat dari tidak adanya tekad, tidak adanya policy, political will dari government. Jadi toleransi beragama yang selama ini didengungkan hanya semu saja ya? Ya, betul. Jadi memang di masyarakat kita belum siap memang. Tapi masalah ini bukan hanya masalah kultural, tapi masalah struktural. Dalam arti pemerintah yang tidak menjalankan sesuatu, Kak, Meskipun masyarakat kita belum siap secara kultural, tapi kalau pemerintah punya bilik tertentu maka bisa mencegah dan bisa misalnya menghukum orang yang menyerang orang lain, misalnya gitu-gitu ya. Demikian Ahmad Swaidi dan saya Rizal Andika.